Halo selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pengantin yang berbahagia Mas Angga dan Mbak Cita Tanpa ta ya, Cita t a u bukan <gif> Selamat menempuh hidup baru Semoga sama a a cepat punya n o m o n g a n Dan keluarga besarnya Abba Nur beserta Umi Seluruhnya diberikan kebahagiaan Juga buat Max t o n e sukses なったら、ディリコカウシク sempurna、kau、salah。 《あっ》 何してんだ